Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Subhanaka la ilma lana illa ma ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una Allahumma <coughs> la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana shay'in sahlan muyassara Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfaq wa min qalbin la yakshak wa min nafsin la tashbaq wa min dakwatin la yustajabu laha rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma inna na'udzubika min an nudilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina amin Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkati Allah taala Alhamdulillah Bapak Ibu malam hari ini Allah Ta'ala mudahkan kita semua berkumpul di sini Tentunya kita berharap kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan perkumpulan kita ini Dicatat sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini Pertemuan yang mendatangkan barokah Manfaat dan ampunan Allah Ta'ala Serta kiri buat kita semua Dan kita bertawassul Dengan Yang kita lakukan malam hari ini Bapak ibu mudah-mudahan kelak Kita dikumpulkan bersama-sama Dalam surga firdaus yang paling tinggi Tanpa azab maupun hisab Amin Kita melanjutkan Kitabul Buyuq ya kitab jual beli bab riba bab riba. Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam kitab Bulughul Maram wa an Samurah bin radhiyallahu an. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu Anna nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bay'il hayawani bil hayawani nasiatan. Beliau melarang jual beli binatang dengan binatang secara kredit. Nasihat itu kredit. Napa? Kribo. Kredit nasihat nggih. Rawahul Khamsah wa shahhahahu Tirmizi wa Ibnu Jarud. Hadis ini didewekatkan Al-Khamsah. Al-Khamsah itu as Sunan Al-Arba'ah yaitu Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, empat ditambahkan yang lima itu Imam Ahmad ya Musnad Ahmad. Jadi pada hadis ini Bapak Ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli apa binatang dengan binatang secara kredit Nah sekarang saya bertanya kepada panjenengan semua Kita kan sudah mempelajari hadis-hadis tentang riba Masih ingat Boten Halo Kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak ibu pada hadis Ubadah ibnu Samit radhiyallahu an menjelaskan bahawa ada enam barang riba. Engkau okay, pakai apa aja itu? Engkau okay. yang bisa jual beli pulang. Warga <laughs> <Maka> bagus. <laughs> Iya, jadi barang riba itu kan apa kemarin? Emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, apa lagi? Gula, eh, gula karam dengan garam dengan garam. Terus apa? E, syair dengan syair. Syair itu gandum dengan gandum terus satunya jewawut, ya. Bukan, bukan, bukan jewawut. Jadi gandum serial atau serial gitu, uh, gandum. Tapi jenisnya beda. Ya ada gandum yang nggak tahu bahasa arabnya syair, ada gandum yang itu adalah serial. Artinya saya juga nggak tahu. Jadi ada al buru, bil buru itu gandum, wasai, ruby syair itu serial. Tahu gak bedanya? Serial nama Pak, Pak Anu Pak Sinten nama ni Pak Gadir, gey Ser sering makan serial berarti. Serial itu gandum diapa kan? Itu sudah diolah, diolah. Terus kalau gandum masih masih agak gabah gitu. Oh gey, ya pokoknya begitu. Nah ini barang-barang riba. Jadi kaidahnya apapun yang dimakan, terus dia ditimbang, ditakar, ya. Maka itu adalah ri, riba. Emas, perak juga riba karena dia mata uang, gitu loh. Karena dia mata mata uang dan ini sudah kita bahas dulu. Nah hadis ini bapak ibu, ini kan bukan barang riba binatang dengan binatang secara kre, kredit. misalnya jenengan beli kambing kredit, tidak masalah, gitu loh, tidak apa apa. Cuma kok hadis ini tidak membolehkan. Nah nanti kita bahas. Jadi pada hadis Samurah bin Jundub ini Nabi SAW melarang jual beli binatang dengan binatang secara kredit. Nah, hadis berikutnya wa an Abdullah ibni Amr bin Al-As dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi SAW Amarohu an yujahhiza jaysan. Nabi itu memerintahkan dia mempersiapkan pasukan. Untuk perang bapak ibu. Oke. Okay. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memberintahkan Abdullah bin Amr bin As. Untuk menyiapkan pasukan. Pasukan, pasukan kan butuh kuda, butuh peralatan perang, butuh orang-orang, butuh kendaraan. Nah ini fanafidatil ibilu, kemudian ontanya habis. Jadi ontanya nggak ada untuk jihad itu. Fa amarobu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abdullah bin Amr bin As an yakhud ala qala isis sataqh. Karena kehabisan unta, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abdullah bin Amr bin As ini mengambil unta-unta sodako. Jadi kolais bapak ibu itu jamak kata kolus, ini jamak kata kolus, yaitu unta yang masih remaja, unta yang masih remaja Nah, diapakan unta yang masih remaja? makanya dalam hadis itu bapak ibu unta itu kan macam-macam ada unta rohila ada unta kolais ya nah nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini dalam salah satu hadis beliau innaman nasu kal ibi lilmi'ah manusia itu seperti unta seratus faham? Guys? jadi ada unta jumlahnya seratus banyak la takadu tajidu fiha rohila Hampir-hampir kamu tidak mendapatkan di antara seratus onta itu Unta roh Rohila Manusia juga seperti itu Nah ini menunjukkan bahwa kita itu berkewajiban mengkader pak Apa sih saat untar rohila itu Untar rohila itu bapak ibu Unta yang kuat tahan banting jalan jauh itu kuat Angkat beban hebat Gak lesuan gak ngelaan itu untar rohila Jadi tahan banting Nah, manusia juga seperti itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Tapi pas Ramadan butuh gawe ngimami sak kultume wanyel wis. Ya apa ndak? Nah, makanya Pak Qadir itu Pak Qadir wajib mengkader anak-anaknya gitu. Mos anake akeh kene jadi imam. Pak Qadir sebelah Pak Toto juga sama Pak Toto. Nah ini kewajiban kita semua Bapak Ibu, mengkader anak kita. Paling tidak itu dari perumahan apa ni taman puspa anggaswangunok kiai ne gitu loh, syiir mami masjid betul mutakin masya Allah gitu, konek orang tuan itu meninggal guyung guyudewi. Nah ini berkewajiban kita semua bapak ibu mengkader anak anak kita gitu, bagaimana agar anak anak kita itu menjadi ontar roh roh rohila, apa tadi arti rohila. Nah ini ontar rohila tidak ada habis maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan siapa Bapak Ibu Abdullah bin Amr bin As untuk mengambil unta-unta majja. Nah, unta majja diapakan? Nah, ini penjelasannya. Qala kata Abdullah bin Amr, "Fakuntu akhudzul ba'ira bil ba'iraini ila ibilis sadaqah." Fakuntu maka saya apa yang dilakukan dengan unta remaja itu? Akhudhu aku mengambil al-ba'ira 1 ekor unta, unta rahila bil-ba'ira ini dengan dua ekor unta yang remaja ila idhil-sadaqah ya kepada unta sedak sedakoh. Jadi artinya begini, aku ngutang kan ada unta nah sementara zakat mal itu biasanya ada orang datang bayar biunta bayar unta gitu loh nah ini ngutang dulu bapak ibu ngutang ontar wahila tadi itu dibayar nanti pas ada onta dengan dua ekor onta kola kola is. bisa difahami gini nah berarti maknanya apa di sini hadis di sini ini mengatakan boleh tukar menukar binatang secara kredit Kredit gitu. Lah terus gimana hadis sebelumnya? Nah, rupanya hadis yang tadi bapak ibu kita baca yang tak boleh itu hadisnya do, doif. Hadisnya do, doif. Hadis doif diamalkan betul, tak bisa diamalkan apalagi kalau menyalai hadis yang so, sahih begitu. Okay. Jadi saya ulangi lagi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam amarohu memerintah Abdullah ya bin Amr bin As an yujahhiza jaisan untuk mempersiapkan pasukan fa nafidatil ibilu maka untanya habis nah ini menunjukkan bahawa unta itu Bapak Ibu juga digunakan untuk pe Perang. Unta juga larinya kencang, ya, larinya kencang. Malah kadang-kadang kalau di gurun pasir itu mending pakai unta daripada pakai ku kuda. Karena maka Allah kan berfirman, Avla yun zurna ilal ibili kaifahulikat. Tidakkah kalian melihat kepada unta bagaimana dia diciptakan, masya Allah. Unta itu pak memang sakombian buanya gitu. Tapi sekali minum, sekali minum habis itu satu bulan tidak minum tidak masalah unta itu. Dan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam pernah perang kehabisan air itu nyembeli unta di punggungnya itu ada air bersih pak. Itu unta. Kemudian kuda kadang-kadang kalau di gunung pasir itu kan dilesep ya sepatunya kakinya itu unta itu enggak Memang Allah menciptakan seperti itu. Terus idupi it juga ketika ada apa? Ayer angin angin gurun yang kencang begitu, ni jenengan padang sekilipen itu. Unta santai aja melakukai dia tidak tidak tidak apa apa kena debu debu padang pasir itu. Terus ketika makan itu, rata-rata tumbuhan padang pasir itu kan kayak kelampis gitu ya, banyak durinya itu. Bagi unta itu makanan lupus zat itu gitu. Makanya afala yang zuru ilal ibilik kaifa. Khalifat, kenapa Allah taala menjelaskan unta secara khusus dibandingkan binatang yang lain? Unta itu, Pak, pipisnya boleh dibuat obat lo. Jadi, pipisnya unta itu bisa digunakan sebagai obat. Pipisnya unta, susunya unta gitu. Kalau pipisnya kambing, jane <ganti> jenengan mau monggo tapi di sini menjadi dalil Bapak Ibu bahwa kotoran binatang yang halal dimakan itu tidak najis. Memang kalau ada sebagian mazhab mengatakan najis tapi kan sesuai hadis yang sahih ya itu apa susu unta, pipisnya unta itu tidak na najis. Ya. Nah, kenapa tidak najis karena dikiaskan kepada pipisnya unta tadi itu. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan setiap binatang yang halal dimakan ketika disembeli secara syar'i maka kotorannya tidak najis termasuk ayam juga enggak najis pak tapi kalau habis anggur gitu yang nyebruk gude itu abunya tidak enak cuma tidak najis gitulah. Jadi okay. meskipun ada madzab yang mengatakan nah, najis tetapi sesuai dalil ya tidak najis gitu. Okay. Uh, fa'amarohu karena unta rohila habis fa'amarohu Nabi memerintahkan Abdullah bin Amr bin As an ya ala kala isis sadaqah, mengambil unta-unta sodakoh yang remaja kala kata Abdullah fa kuntu a kudul -ba bil bainro ini ialah iblis sodakoh maka aku mengambil satu ekor unta secara kredit tak bayar dengan dua ekor unta sodokoh nanti ketika barangnya A ada, Gih, jelas bapak ibu ya. Nah berarti pelajaran pertama di sini pendapat yang rojih bahwa riba itu terjadi pada barang yang ditimbang ya dikilo. Kalau keduanya makanan bapak ibu. Jadi makanan yang ditimbang atau ditimbangi, makanan yang ditimbang yang dikilo, kalau itu makanan maka riba masuk di situ. Beras masuk di sini. Dengan misalnya tukar beras rojo lile sak kilo, bih beras raskin rong kilo, ndak boleh. Ya, kurma juga seperti itu. Dan kemarin sudah kita bahas ada kurma kheiber dengan kurma jelek kan. Nabi bertanya, apakah semua korma khaibar seperti ini? Bukan Nabi Tapi korma jelek ini saya tukar 2 kilo dengan korma yang baik 1 kilo Kata Nabi, oh, jangan, tidak boleh itu riba itu gitu. Terus terus pun di caranya Caranya ya jual dulu sampai dapat uang Baru kemudian uangnya buat beli yang bagus Begitu Ini semua makanan Bapak Ibu Nah <tuh> Kalau misalnya tidak bukan makanan Tidak ditimbang Tidak dikilo Maka di sini tidak kemasukan riba Baik riba fadl Maupun riba nasi Nasiah Apa bedanya riba fadl sama riba nasiah Halo Masih ingat ya Insya Allah masih ingat lah Masuk lali terus Bismillah riba nasi itu kalau kredit Pak ya aja dengan hutang 1 juta ya 1 juta baliknya 1 juta tapi tidak telat didik nambah satu sewu, ya. jadi sebagai ganti memanjangnya waktu itu namanya riba nasi nasi Ariba Fadl itu tidak pakai kredit tapi kayak tadi itu emas 1 kilo ditukar dengan emas 2 kilo gitu yang 1 24 karat misalnya yang satu mungkin cuma 18 karat nah gitu loh itu namanya fadl nah rata-rata 6 -rata barang riba tadi itu itu terjadi pada riba fadl dan kadang-kadang fadl sama nasi'ah bisa terjadi dalam sekali waktu Bapak Ibu nggih okay? bisa terjadi sekali sekali waktu panjenengan ya tukar uang ya kayak Idul Fitri itu kan kan banyak penukaran uang penukaran uang itu yang di pinggir-pinggir jalan itu Jenengan menukar 100 ribu Itu dapat 100 ribu enggak? Dapat berapa? 90 90 Nah itu riba itu enggak boleh Loh kok enggak boleh Ustadz Ong saya malah dirugikan Justru panjenengan itu memberi makan dia Karena Jenengan beli Coba enggak dibeli ke orang-orang yang tuku Enggak ada yang jualan orang-orang itu Nah mending ditukarkan di bank Kalau di bank insyaallah tetap ya jadi itu riba tidak boleh. Harus 100 ya 100. Enggak peduli ketika itu satu jenis apa cair cetakan lama cetakan baru enggak, enggak apa enggak peduli enggak boleh. Tapi kalau rupiah dengan dinar eh dengan dolar, dolar dengan real, real dengan rupiah beda enggak menjadi masalah karena beda aja jenis. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan kaidah tadi Bapak Ibu Maka binatang itu enggak ada riba, ribanya. Ya. Jadi binatang itu enggak ada ribanya, enggak menjadi masalah gitu loh. Kecuali kalau panjenengan beli kredit ya. Ketika telat disuruh bayar denda, nah itu itu ribanya di situ. Cuma zaman sekarang Bapak Ibu, orang itu kalau nggak tiga denda, mentolowan gitu. Ah terus gimana Ustaz? Nek ketika denda riba, ketika denda gak bayar-bayar. Ya gini aja, tetap kasih denda enggak apa-apa. Tapi demo ketika lunas baru kembalikan gitu, Pak. Nggih. Nah, ini misalnya pas saya ngambil denda terus mati, terus pundi? Ya urusan sampean. <laughs> Ya ndak kan kita Allah kan tahu niat kita. Kita kan niatnya itu Pak nggih Dan Kita niatnya itu mengembalikan gitu. Dan rata-rata orang sekarang itu 80%, Pak. Itu begitu tidak amanah. Coba sekarang jenengan wis enggak tak lanjutkan. Nanti malah ketahuan Pak Qodir. Nggih. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadahan binatang. Kalau daging gimana? Kalau daging terkena riba, karena daging itu makanan, daging itu ditimbang, dikilombotan daging itu. Iya. Jadi kalau daging dia masuk kategori riba. Kalau binatang tidak, Bapak Ibu. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwa ya kita itu disyariatkan berjihad fi sabi lillah ya cuma ya sekarang omongan dididik giat wis ngomong giat dididik teroris gitu kan nggih okay. <tuh> jadi intinya dari hadis ini jual beli binatang dengan binatang secara kredit itu bukan ri Riba dan tidak dilarang. Terus bagaimana dengan hadis sebelumnya yang katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hadisnya do if. the if itu loh pak, ya. Yeah. Nah makanya kita perlu tahu hadis itu ini sahih apa ini do if itu kan ini palsu atau tidak gitu. Karena kadang-kadang kalau kita enggak mempedulikan itu semua hadis jamal no yang sahih ini do if. Masalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa Barang siapa melakukan amalan yang bukan dari perintah kami, amalan itu ditolak. Misalkan panjenengan baca hadis palsu. Barang siapa yang mengamalkan ini setiap hari, sekian ribu kali, dia akan mendapatkan ini ini ini ini diamalno Pak sampai pegel gitu. Diyakini, tapi berhubung hadisnya dhaif ditolak. Makanya nanti pada hari kiamat itu banyak orang kaget, Pak. Kaget kenapa? Ayo perhasani itu. Dia wis amali waqeh gitu. Tapi ketika datang hari kiamat kok nol saldonya ndak ono blas gitu loh. Ya? Nah makanya Allah Ta'ala kan berfirman dalam surat Al Ghashiyah itu Hal ataka hadithul ghashiyah Terus apa? Wujuhu yawma izin khashiyah Kenapa? Amilatun nasibah Taslanaran hamiyah Jadi Amilah Amilah itu bekerja beramal Nasibah sampai capek gitu tetapi taslanaron hamiyah masuk ke dalam api yang menyala-nyala ini tafsirannya banyak, ya bisa beramal, tidak ada dasar dalil, tidak ada perintah dari nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga pegeltok, menerokok bisa karena ditolak atau bisa dia amalannya amalannya benar pak dia ikhlas mengerjakannya, diterima sama Allah ta'ala, tapi dia habis dengan si cirik mungkin dia datang ke dukun, dia nduwe perewangan, nduwe khodam macam-macam ya kan atau dia minta nang kuburan siapa begitu. Minta nang makhluk bukan minta kepada Allah taala. Atau dia melakukan secara lahir kayak amal saleh tapi dia ri riak Dan hati-hati Pak, kadang-kadang kita tuh melakukan amalan ya dosa maksudnya kita anggap itu remeh tapi sebetulnya itu menghapuskan dosa kita loh kayak ribah misalnya ngerasani orang, nih ya kan? si fulan gendut, si fulan hitam, si fulan gorongatus, si fulan bujuning ini itu kan sering-sing kita pak itu sebetulnya makanya Abdullah bin Mubarak itu mengatakan ya kalau ada orang yang boleh tak ribai maka yang paling patut tak ribai itu bapak saya Kenapa? Karena ketika panjenengan menghibai orang, itu panjenengan mentransfer pahala pean kepada orang itu, Pak. Nah, ini siapa yang rugi, siapa yang beruntung di sini. Ini. Nah, makanya panjenengan kalau dirasani orang, divin orang seneng. Kenapa? Karena panjenengan itu oleh ganjaran dapat pahala tanpa susah-susah beramal. Dan orang itu juga heran pak kita itu kadang-kadang benci kepada orang tapi dia memberikan sesuatu paling baik kepada orang yang dia ben benci. Makanya Abdullah bin Ubbarok mengatakan kalau ada orang yang berhak saya ribai maka bapak kulah yang paling patut untuk tak ri ribai. Di samping belum lagi riba itu kan penyebab datangnya adabku kubur itu riba pak riba sama nami namimah ini kedengaran suaranya. Tes tes. <k Bubble> Nggih. <drinking> okay, Hadis berikutnya Bapak Ibu. Wa ani Umar radhiyallahu anhu Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Semiktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ida tabayak tum bil inah jika kalian melakukan transaksi jual beli dengan sistem inah, ya. Wa akal tum adnab al dan kalian mengambil ekor sapi. Wa rodi tum kalian rizo dengan tanaman. Wa tarogtumul jihad Dan kalian meninggalkan jihad Salatallahu alaikum Zulan niscaya Allah menimpakan Atas kalian kehinaan Ya Zulan La yanza'uhu syai'un Allah ya maksudnya Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghilangkannya Mencabut kehinaan tadi Hatta terji'u ila dinikum Hingga kalian kembali kepada agama kalian Hadis ini sohih bapak ibu diriwetkan oleh Abu Dawud ya. <tuh> Kalau dalam riwayat Abu Dawud yang dari Nafi Ini sanatnya ada makol ada masalah tapi diliwat dilihat dari jalur yang lain seperti jalur Imam Ahmad, ya itu ada riwayat dari Ata, beda orang itu riwayatnya sahih. Karena Rijaluhu sikat para perawi adalah orang-orang yang sikah. Okay. Kembali kepada hadis Nabi saw mengatakan, ida tabayyaktum bil inah inah Kalau kalian melakukan Jual beli dengan sistem Inah Inah itu ya riba sebetulnya Gambarannya gimana Jadi gambarannya itu Begini pak ada orang itu Menjual barang harganya Satu juta misalnya Jadi jual barang Harganya satu juta Secara kredit Terus dibeli orang ya dibeli orang secara kredit. Tapi kemudian pembelinya membeli lagi cash 900 ribu 900.000, ribu Nah, itu namanya jual beli sistem i inah. Ada enggak? Halo. Jaringan pernah menemukan seperti itu enggak? Ada enggak Pak Wi kayak gitu? Di masyarakat kita ada nggih. Ya jadi intinya itu misalkan saya menjual barang kredit satu juta sudah dibeli orang yang nggak tahu mungkin orangnya nggak bisa bayar atau apa, oh, ista beli lagi tapi cuma tujuh ribu atau delapan ribu ini namanya jual beli sistem inah, gitu pak. Nah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kalian jual beli ya melakukan jual beli dengan sistem seperti itu satu wa akhadhtum adnabal baqar dan kalian itu mengambil ekor sapi maksudnya sibuk dengan peternakan sibuk dengan peternakan jadi saking sibuknya lupa salat lupa macam-macam pokoknya -macam. mikir itu tok ya waraditum bizar dan kalian ridho dengan tanaman ini sibuk dengan hidroponik sibuk dengan ini lali sembarang kalire nah yang salah itu di situ. kalau misalkan panjirangan beternak enggak apa-apa panjirangan berkebun enggak apa-apa tapi wayai sholat sholato wayai maghrib nang mario kan gitu kan ini enggak terus aja gitu enggak sholat-sholatan gitu nanti pas kena banjir marah-marah oh, enggak tahu sholat kebanjiran kok marah-marah untung kan enggak mati gitu kan wadarok tumul jihad dan kalian meninggalkan ji Jihad ini sekarang kaum muslimin pak dengan kata jihad pun itu was, antipati sudah gitu Ketularan begitu kita gendeng balik Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Wattarok tumul jihad dan jihad itu bukan teroris pak Justru dengan enggak ada jihad ini kaum muslimin lho no, di dibantai ya kan Kalau no, Palestina dibantai bantai kebe menang Kalau no, Suria begitu di Irak juga begitu di Somalia Rohingya Di Cina Uyghur itu menang kebe gitu Ya apa enggak Ya karena nggak ada jihad, ya memang sangat ditakutkan mereka ketika ada jihad otomatis kan, ya otomatis ya semua melawan gitu. Makanya dibuat image kalau jihad itu berarti teror, teroris. Watarok tumul jihad. Malah dikatakan singgarai penyebab ada jihad itu jenggotedowo, tulonoi cingkrang, apal Quran, sholat malam ya bang, dak mana yang jenggotedowo ini? Bagus boten teroris nggih enggak ada jenggotnya. Wa taraktumul jihad ya, ini hadis Nabi SAW dan kalian meninggalkan ji, jihad. Ya memang jihad itu ada maknanya Pak dan banyak orang itu salah kaprah tentang makna jihad, ngebom sana jadi jihad ya. Ya misale ngebom di sini. Balas dendam yang perang di sana ya ndak ngebom di sana jangan di sini wong ini negara damai kok njenengan ngebom melo bikin masalah tambahan tapi itu juga kadang-kadang bukan orang Islam tapi oknum untuk memperjelek is Islam. Nanti kita juga harus paham ya makanya kadang-kadang ketika ada masalah apa gitu kan perhatikan Pak Kadir, tiba-tiba orang teroris gue bom gitu kan ya Pak Kadir lu cengeh ya ya memang Islam bukan agama teror Bapak Ibu kita tidak boleh menyeror siapapun Wong Nabi saw berpesan Ketika kamu masuk pasar ya dan bawa anak panah itu disuruh anak panah ngegem biar ndak nyantol ndak kena orang. Itu Islam begitu. Kita punya besi, Pak. Besi ya, bukan pedang besi. Kita nunjuk orang begitu ndak boleh dilaknat sama malaikat gitu. Apalagi pedang, apalagi pistol gitu loh. Itu Islam gitu. Tapi enggak tahu ya betapa banyak orang itu dalam masalah korban aja ada enggak ajaran lain selain Islam yang Mengajari kita untuk bagaimana bersikap kepada binatang ya kan disuruh menyembeli dengan sangat tajem gitu Sangat tajem kemudian dibuat nyaman binatang sembelihannya Jangan ini gaman wis wisnayeng Dikai sapi telur sampai papat misalnya itu nyekso sapi ini yo, Ganti ya Gaman gitu loh Ganti golok atau beli yang baja sekalian Yang kuat gitu untuk 70 sapi Tidak apa-apa gitu Kalau ada gitu kan Ya biasanya kan ya Golok setahu saya itu Kalau 3 atau 5 ya Itu perlu diasah lagi gitu Kasihan sapinya tidak boleh dalam Islam itu Dibuat nyaman Jangan sampai itu dulurnya disembeli di situ, dia di sini ketap-ketap ndelah gitu kan. Itu menyiksa juga gitu loh. Malah kemarin tuh ada yang dicekik sampai ngene-ngene ngiler sabine ya Allah gitu. Itu kurbannya enggak jadi rek. karena menyiksa binatang gitu, Pak. Nah di sini Nabi saw mengatakan, watarok tumul dan kalian meninggalkan jihad. Salatullohu alaihi wasallam. Niscaiyah Allah menimpakan kehinaan atas kalian hina. Ya, hina. Jadi enggak ditakuti pak. Ya dulu pada zaman zaman keislaman ya, zaman zaman kejayaan Islam. Itu di Eropa Pak ketika ada kapal muslimin lewat Itu gereja itu tidak berani Pak membunyikan loncengnya itu Sekarang wah Nah ini karena ya kaum muslimin banyak melakukan kesalahan Jadi kesalahan itu dari kita sendiri sebetulnya Praktek riba Oh siapapun riba kecuali dirahmati Allah Ta'ala Sibuk dengan dunia Sibuk dengan ini ya Semoga saja Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengampuni kita semua Bapak Ibu La yanza'uhu la yanza'uhu syai'un yang kehinaan itu tidak akan bisa dicabut oleh apapun cuma satu hatta tarji'u ila jinikum, hingga kalian kembali kepada agama kali kalian ya, kembali kepada agama kita salate sing bener piye wudunya ya apa gitu kan Kemudian kita sudah mengamalkan tidak semua perintah Allah atau kita tidak seperti itu gitu. Ya ini kalau ditelusuri ya kita banyak melakukan dosa memang ya. Semoga Allah Subhanahu Wataala mengampuni kita semua. Oke, jadi hadis ini Bapak Ibu menjelaskan bahwa cenderung kepada dunia dan sibuk dengan dunia yang kemudian melalaikan urusan agama ya maka ini hukumnya h haram. Kemudian kaum muslimin, ya kalau mereka sibuk dengan pertanian, sibuk dengan mengumpulkan uang, sehingga tidak mau berjihad dan lain sebagainya. Jihad itu ada makna umum, ada makna khusus. Kalau makna khususnya itu bapak ibu jihad angkat senjata di medan perang. Ya. Nah, makna umumnya jenengan bangun madrasah bagaimana agar anak kaum muslimin bisa ngaji, ngerti agama ya. Bagaimana agar orang-orang yang miskin itu ndak murtad. Itu jihad juga gitu, nggih. Okay? Nah, kalau enggak ada jihad khusus, maka lakukan jihad yang umum. Dicari mana anak-anak enggak bisa sekolah, kelalaran kan banyak kan itu kan? banyak nanti kadang-kadang ya orang miskin itu kata Ali bin Abi Thalib nggak tahu sanadnya benar apa enggak tapi maknanya benar kadal faqru an yakuna kufron jadi kemiskinan itu hampir-hampir menjadikan orang itu kafir Pak Ya kemiskinan kondisi sangat miskin itu bisa menjadikan orang ka kafir Begitu makanya kalau kita melihat ada orang seperti itu kita selamatkan ya Allah menyelamatkan lewat kita gitu loh kita bantu gimana makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu zakat ya diantara delapan asnaf yang berhak menerima zakat itu kan wal mu'allafatu kulubuhum Mu'allaf Mu'allaf mu itu maknanya satu orang kafir yang berempati kepada Islam biar nang masuk is Islam ya atau baru masuk Islam biar enggak murtad lagi dikasih zakat atau ada orang memusuhi Islam Pak biar enggak memusuhi Islam dikasih bagian zakat makanya setelah perang Hunain setelah Fathu Makkah itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak orang itu per kepala 100 ekor unta sampai ada orang yang ngaku begini demi Allah dulu Sebelum Nabi Muhammad Ya salallahu alaihi wa memberi aku, aku Islam itu agama yang paling aku benci gitu. Tapi setelah Muhammad memberi sekian, Islam itu agama yang paling aku cintai gitu. Itu ada Ya makanya kan disebutkan dalam hadith itu Ada orang-orang itu Pak yang diseret Ke surga Bisalah sil Dengan tak Apa salasil Dengan rantai Jadi dirantai untuk masuk sur. Surga itu ada ada hadisnya penjelasannya nantinya cari sendiri di kogelak banyak sih nanti. Oke. Jadi ya ini memang ancaman Bapak Ibu dari Allah Subhanahu Wataala ya kehinaan yang ada di kita ini karena kesalahan kita sendiri. Makanya kalau kita ingin jaya kita kembali kepada agama kita. Oke. Monggo mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. ada Kita lanjutkan wa Abi Umamah radhiyallahu an dari Abu Umamah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Man syafa'a li akhihi syafaatan fa'ada lahu hadiyatan faqabilaha faqad ataba ban adiman min abwa biriba man syafa'a li akhihi syafa'atan barang siapa yang memberikan syafaat kepada saudaranya misalkan ada orang pak mau dipenjara gitu kan Terus datang Pak Khadir Jangan ini Tenggok Kudewa Kok ini paling salah ini? Akhirnya tidak jadi di penjara Itu namanya memberikan syafa, syafaat Atau misalkan kita punya teman Pak Totok misalnya Punya tetangga, tidak punya pekerjaan Terus bilang bagaimana Agar tetangganya itu diterima Di perusahaannya misalkan Nah itu namanya memberikan syafaat. Syafa Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syafa'a li akhihi syafa'atan, barang siapa memberikan syafaat kepada saudaranya, fa ahdalahu hadiyatan." Kemudian saudaranya tadi ngasih dia hadiah. Jelas, nggih? Okay? Fa qabilatus dia terima. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fakad ajaaban auliman min abwa birba, maka dia telah mendatangi satu pintu besar dari pintu-pintu riba." Yeah, ini pak. Hadisnya ini doif. Tetapi setelah ditelusuri semua jalur periwayatannya rupanya satu sama lain menguatkan, dhaifnya tidak parah, maka dia menjadi hadis hasan. Gitu. Kemudian hadis berikutnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, nggih nggih dicambi fuldit. Kalau gitu nanti keterangannya Pertemuan yang akan datang insyaallah. Nabi SAW uh, kata Abdullah bin Amr bin As, La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW alaihi melaknat ar-rasyiah wal-murtasyiah." Ar-rasyiah orang yang nyokok wal-murtasyiah dan yang disokok Nggih. Okay. Ya Enggak-enggak menyokok, ini nyokok, ini nyokok, nyokok sesuatu ya beda, <laughs> Ya mungkin menyokok apa untuk mengambil sesuatu dimasukkan ke pipa Bukan itu menyuap maksudnya Jadi Rasul SAW melaknat orang yang menyuap dan yang disuap Oke, Ini insya Allah penjelasannya pada pertemuan yang akan datang Bapak Ibu saya akhirnya sampai di sini Kurang lebihnya saya mohon maaf fikum. Jika ada yang benar Itu semata-mata dari Allah Ta'ala Jika ada yang salah dari saya, saya sendiri Saya beristighfar kepada Allah Ta'ala Dan mohon dimaafkan Subhanakallahumma Wabihamtika Ashadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu Wassalamu alaikum Warahmatullahi wabarakatuh a uh -huh.